Terkait dengan pembahasan tadi Yaitu Atau salah satu pembahasan tadi tentang Hukum membeli uh, Susu Kambing atau sapi Ontah Yang masih ada di kantong Susu ibu Indoknya uh, Dengan Bentuk lain tetapi mirip Juga ini terjadi Misalkan dengan ketentuan waktu Atau jumlah Perasan yang Disepakati Misalkan saya akan membeli Hasil susu kambing ini Sebanyak Sepuluh kali Perasan hari ini diperas sampai habis nanti beberapa hari lagi berikutnya dan seterusnya ini juga sama hukumnya termasuk B.R karena masih ada sesuatu yang membuka peluang untuk terjadi kemungkinan untung rugi nah termasuk yang dilarang juga kemudian misal lain terkait dengan itu juga terjadi Menjual burung ya, Burung Yang sedang lepas Burung darah ya, lepas Apakah ini termasuk Be'ulqarar ataukah tidak Dirinci Kalau seandainya burung tersebut Adalah jenis burung yang bisa kembali ya, Yang bisa kembali ke tempatnya Maka Yang seperti ini Diperbolehkan tetapi kalau tidak bisa kembali, maka transaksi tidak boleh terjadi. ala kuli hal bahwa jenis ini masih mengandung unsur spekulasi, spekulasi tadi. Walaupun jenis burung darat tersebut, misalkan adalah jenis burung yang sudah, masya Allah terlatih seperti burung tetangga itu ya, masya Allah terbang-terbang dia kembali. Nah. Tapi mungkin saja kan gitu. Ya, transaksi sudah terjadi, Ini anak-anak terbang, ada yang nembak. Jadi, nah. <tuk> ya. alat uli hal selama masih ada unsur tersebut, unsur spekulasi untung rugi maka dihindarkan. Juga menjual ikan ya, bagi yang ternak ikan, ya, lele ataupun yang lainnya, apa hukumnya? Menjual ikan yang masih Ada di air Ada sebuah hadis Diriwayatkan dalam masalah ini Tetapi hadis tersebut maukuf Hadis tersebut maukuf Tidak sampai marfu kepada Rasul Sallallahu alaihi wasallam Tentang larangan Membeli ikan yang masih ada di airnya Namun Ada beberapa gambaran yang diperkecualikan yang dengannya menjadi boleh misalkan kolam ya, dengan syarat ikan sudah ada di dalam kolam miliknya ini yang pertama yang kedua airnya itu jernih sehingga ikan itu bisa dilihat ya, kalau cuma kelihatan kepalanya gini muncul kemudian badannya nggak kelihatan kemudian terjadi transaksi ya yang itu berapa lima ribu yang ini enam ribu yang itu tiga ribu nah, ini nggak boleh Kenapa? Ada kemungkinan nampaknya gemuk Ternyata Ketika diambil badannya kurus Atau gemuk tetapi ada jenis ikan tertentu Menjadi belang-belang sudah Jenis ikan yang seperti ini harganya Jatuh nah, Misalkan apa lagi Pak Tamam Kalau terkait dengan ikan itu biasanya apa Yang akhirnya diputuskan ini jelek Walaupun gemuk nah, Bahwa ini kurang sehat masih ingat kan pernah survei di mana? Azmi, Azmi, mana Azmi? Misalnya apa terkait dengan ikan? Kan <coughs> anu terlalu mendadak pertanyaannya. Serangan terlalu mendadak jadi ubar. Nah. Hah? Tanya. <laughs> Belum selesai nih Masih. Nah. Ini contohnya nah. Jadi dipersyaratkan itu tadi. Kemudian yang ketiga dipersyaratkan ada orang jual belikan, ya sudah ambil sendiri yang mana yang itu, ya sudah berapa harganya sepuluh ribu mana bayar di kasir bayar sepuluh ribu. Nah ternyata ikan ini lincah, nah sulit untuk di dipugung kesana kemari kesana kemari. Nah ya. yang mestinya dia sudah jualan ke pasar, ya. akhirnya ketika dia tangkap pergi ke pasar pasar sudah tutup, akhirnya rusak ikan itu. Nah ala kuliah yang seperti ini dipersyaratkan bahwa diantaranya mudah untuk ditangkap, kalau mudah untuk ditangkap, sudah ada dalam kolam sendiri, bukan di sungai atau suatu yang besar, kayak danau yang sulit untuk ditentukan, untuk diraih dan bisa terlihat jenis ikan tersebut, sehat atau tidak, kalau itu semua terpenuhi, maka ini tidak termasuk baik al-qaror, walaupun ikan tersebut belum ditangkap dan ada di hadapannya tetapi alangkah baiknya semua itu jika sudah ditangkap dan ditunjukkan inilah ikannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tetapi tidak semua jenis peternak itu mau melakukan yang seperti itu karena nggak gampang, ya nggak gampang. Dia punya kesibukan, dia ini dan itu sehingga kadang-kadang terjadi yang seperti ini. Nah, <tuh> kemudian pertanyaannya terkait dengan ini? Ya. ya Ikan ya. Hah. Iya. Iya. Sudah ditentukan harganya. Yang ini jenisnya sepuluh ribu, yang ini dua ribu. Terlihat oleh mata. Di dalam kaca, Di dalam kaca itu ya sudah terlihat. Iya nah, nggak, dia nggak jual berat kan. Dia menjual dengan Pok satu ekor itu per ekor, tidak menjual per kilo atau per on, nggak ada masalah. Nah, nggak ada masalah. Ya. Yeah. Yeah. Nah mungkin terjadi. Nah, Wirji dulu berkecimpung di pelayaran jadi <laughs> Betul. Nah, jadi paham yang seperti ini apa? Mungkin enggak diambil. Artinya sesuatu yang sulit untuk diambil atau mudah diambilnya. <tuh> hmm. nah. Ada kemungkinan untung rugi enggak terlalu yang sifatnya besar sekali. Karena si penjual memikirkan daripada enggak ana jual tenggelam begitu aja, ah, sana jual kan begitu si pembeli sekarang apa ah, di sana masih terdapat unsur spekulasi kira-kira Hah? Hmm. Iya, si penjual pun mesti untungnya. Mesti untungnya lah wong dia enggak bisa ngambil kan gitu. Nah kecuali ada khusus tenaga khusus yang bisa disewa Ah, yang jelas, selama tidak ada unsur spekulasi ya, seperti tadi pembeli jelas untung, karena dia punya kemampuan dan bisa diambil artinya bukan sesuatu yang sulit di kedalaman 5000 meter misalkan, ini kan berat yeah. nah kemudian si penjual juga seperti itu, daripada barang saya hilang tidak ada nilainya, maka yang seperti ini tidak ada masalah, e, boleh nah soal nah itu nggak boleh, nah nggak boleh itu, nah jadi masuk kolam pancing itu hati-hati, nah ya. ditarget per jam sekian, nah dengan harapan satu jam dia memperkirakan anak babat 10 ekor walau ini, nah ternyata hari itu ikan sudah kenyang semua, sudah sarapan, nah. jadi yang seperti ini nggak boleh, nah berapa lagi jam? Kulit sapi, tidak boleh. Nah, tidak boleh. Nah. Kecuali dipesan, misalnya ini saya beli besok bergantung apa? Timbangan, berdasarkan timbangan besok. Tapi kalau sudah dihargai sekarang berapa nih kira-kira? Ya, lima ribu misalnya atau seratus ribu misalkan ternyata besok di apa di luar perkiraan dia sapinya mati misalkan uang kembali sudah terjadi loh transaksi kemudian atau sapinya berpenyakit kulitnya rusak nah, iya mungkin nggak tiba-tiba kena penyakit dia rusak e, kulitnya misalkan <tuh> mungkin kan jadi dasar atas dasar itu e, baru boleh dijual kalau sudah disembelih dan diketahui jenis dan ya? ah <tuh> ya jangan mau <tuh> jangan <tuh> mau ih <tuh> nah kan bisa masih kita menjualnya sendiri mungkin nggak beli masih hidup itu persekot atau gimana nanti gimana kalau sudah disembelih misalkan ditimbang lagi nggak ah lain lagi ceritanya gimana nanti beli pengepul beli kenteng iya Orang lain maksudnya Yang jelas Kalau seandainya dibeli masih hidup Dalam pengertian Ini anak bayar Nanti tergantung timbangan Anak bayar dulu Nah Kalau hasilnya bagus Persyaratan saya begini, begini, begini, begini begini Maka Boleh jika persyaratan itu dipenuhi Kalau tidak dipenuhi nah Ini permasalahannya Nanti akan ada namanya Be'us Salam Be'us Salam ini Ya secara global maknanya dalam bahasa kita pesanan, order, ya, order. Sudah ini kambingnya 10 saya beli. Nah, itu ada persyaratannya. Nanti akan dibahas di situ. Nah. Menjual almari barang. Ya, dalam keadaan belum jadi Masih sedang diproses Sementara pembeli membayar setengahnya Atau penuh Bagaimana hukumnya akan dibahas nanti Dalam baik al-salam insyaallah Nah Kemudian Di antara yang terkait dengan Baik al-garar ini adalah Menjual buah ya, Menjual buah Masih ada di pohonnya nah, Bagaimana hukumnya ada sekian gambaran dalam masalah ini yang pertama yaitu buah tersebut dibeli ya, dalam keadaan masih di pohonnya ditaksir dan dijadikan harganya waktu itu katanya orang Madura tebas ya Nah, bahasa Indonesia nya apa diborong nah. diborong itu Ya, ditebus ya, mana? Jadi melihat pohon mangga atau rambutan sudah berapa ini Pak? Ya sudah, saya beli seratus ribu satu pohon. Nah. Sudah sepakat ya seratus ribu membayar. Kemudian baru diturunkan Yang seperti ini termasuk baik algor. Kenapa? Ada dua hal minimalnya. Pertama nggak ketahuan berapa kuantitasnya, timbangannya berapa, si penjual ataupun si pembeli bisa untung bisa rugi, nah, bisa untung bisa rugi. Kalau yang untung si pembeli, si penjual, si pemilik, ya Allah, anak jual seratus ini padahal kalau anak iluan bisa dapat seratus ribu, nyesel dia, atau sebaliknya ketika diturunkan ternyata yang tadi dilihat dari sini merah-merah bagus ternyata di sebelah sana bosok-bosok, nah an muskilah sehingga ada kemungkinan untung rugi yang bisa membuat salah satu pihak menyesal maka dari itu tidak dibenarkan secara syari kecuali diturunkan ya setelah itu ditimbang atau dengan cara yang lain per biji dan yang semisalnya yang kedua Membeli buah ya. Dalam keadaan buahnya masih mentah ya. Buahnya masih mentah ada di pohon Ya banyak para pedagang khususnya Karena berebut ya persaingan Dia masuk kampung-kampung ya, Sudah anak beli nih berapa ya sekian Nah Loh gimana nantinya sudah nanti ditimbang kalau sudah selesai Nah coba pakai timbangan Tetapi kapan nanti kalau sudah matang maunya Baru diturunkan Nah sudah mulai bunga, sudah mulai berubah menjadi buah kecil-kecil Segera ini para pem, apa... Pedagang Datang ke kampung-kampung ya, beli Sudah saya beli, saya beli, saya beli Nah... Dengan perhitungan nanti kalau sudah waktunya dipetik Saya petik Hitungannya pakai apa? Ada kemungkinan Ya sudah tadi selesai, sudah dibayar atau Hitungannya pakai apa? Timbangan per kilonya sekian Maka yang seperti ini Juga tidak dibenarkan masuk dalam baik ul -Ghoror. Kenapa? Kalau buah itu masih belum matang, ya, masih muda, kata orang masih pencit, masih apa? masih ya. Ini ada kemungkinan kemungkinan, bisa dia jatuh, ya, ya, bisa juga terkena wabah, akhirnya rusak buahnya itu. Sehingga atas dasar ini tidak dibenarkan menjual buah-buahan masih berada di pohonnya sampai sudah jelas apa? kematangannya itu tadi sampai sudah jelas bahwa buah itu adalah matang. Di antara behulgaror terkait dengan buah-buahan perkebunan dan yang semisalnya adalah membeli hasil panen suatu kebun sebanyak misalkan selama satu tahun atau selama lima tahun ada kata orang sewa selama lima tahun. 5 tahun bukan sewa tanahnya Sewa apa? Pohonnya Nah orang tahu Setahun ini panen sebanyak 2 kali 5 tahun berarti 10 kali kata dia. Perhitungan dia nah, Setahun 10 kali Berarti uh, Dalam 5 tahun berarti berapa? 10 kali karena setahunnya 2 kali Terjadi transaksi Ya sudah berapa selama 5 tahun? Saya bayar nih 2 juta 5 juta Yang seperti ini Istilahnya dalam syarat dinamakan Al-Mu'awamah Al-Mu'awamah Karena diambil dari kalimat Amun Dari kalimat Am Yang berarti tahun ya Kalau hitungannya Tahunan, tapi kalau hitungannya Bulannya dinamakan Al-Mushaharah Al-Mushaharah Hitungan bulan Nah Yang seperti ini dilarang secara syari Karena masih ada kemungkinan-kemungkinan tadi Ya kalau setiap tahunnya dua kali lah kalau diantara sekian tahun itu ada yang sekali dia rugi atau ya kalau setiap tahunnya dari 5 tahun itu bagus hasilnya tidak ada wabah lah kalau diantara 1, 2, 3 tahun dari 5 tahun itu tadi ada wabah yang menyerang pohon tersebut maka yang seperti ini termasuk jenis baik al-ghoror yang dilarang iya yeah. menyewa alatnya menyewa. Iya Tambang ya Seperti batu bara apa Uh, termasuk batu bara dalam hal ini. Yang sering terjadi ya. Nah, si uh, apa? Si pemilik tanah dia tidak memiliki kemampuan untuk untuk mengelola itu. Iya. Yeah. Sementara si apa namanya? Pembeli yeah, untung rugi bisa dia banyak hasilnya, bisa tidak. Nah. Sementara pemilik tanah dia tidak mengalami kerugian apapun dari sisi baik itu harganya mahal ataupun murah. Nah. Dalam kondisi seperti ini sebagian ulama menganggap boleh. Karena apa? Tidak ada unsur untung rugi, yang ada untung atau selamat. Dengan pengertian tidak rugi, impas. Ya yang seperti ini masih diperbolehkan. Tetapi pembahasan seperti ini, insya Allah uh, akan saya bahas lebih jauh lagi karena memang masalahnya agak rumit yang seperti ini. Terkait dengan masalah besar biasanya terkait dengan negara masalah ini. Kalau masalah pertambangan itu terkait dengan negara, ada aturannya. Nah, uh. Uh. Airnya itu untuk apa? Untuk minum. Kalau untuk keperluan keseharian nggak boleh. Kalau untuk kepentingan yang sifatnya primer kebutuhan keseharian menjual air seperti itu nggak boleh itu. Ada larangan menjual air. Nah, fakul maknanya tidak boleh. Tapi kalau untuk misalkan pertanian yang sifatnya besar sekali, ya, kemudian si pemilik sumur ini menggali. Dengan biaya yang cukup besar Membutuhkan tenaga yang cukup banyak Kemudian tempat untuk menampung Air tersebut yang butuh biaya Nah dalam seperti ini diperbolehkan Nah Tapi kalau untuk kepentingan minum dan yang lainnya Dilarang secara seri Kemudian Ditanyakan tadi tentang <tuh> uh, Hukum menjual Sarang lebah ya, Ini termasuk sebenarnya pembahasan yang sebelumnya, tetapi juga ada kaitannya dengan yang sekarang dari dua sisinya menjual sarang lebah ya. membuat menjual sarang lebah yang diharapkan itu bukan sarangnya saja, tetapi lebahnya tentunya yang yang dituju itu adalah lebahnya, nah yang akan dia gunakan untuk ternak boleh secara hukum, tetapi ada persyaratan persyaratannya adalah pertama bahwa sudah diketahui bahwa lebah itu tinggal secara permanen di di sarangnya itu tadi. Kotaknya dia, kotak itu ya, kotak sarangnya. Jangan sampai ada jenis sarang tertentu yang masih belum istilahnya belum berdomisili di sana si lebah. Musafir. Nah, Masuk ke sini, ah di saat banyak gini si petani atau si pemilik ini bilang wah kena jual nih, cepet, nah wah masuk nggak dilihat uh, ada berapa? Ada 200 ratus kotak, ih bagus bagus, nah sudah hitungan sehari dua hari ternyata lebahnya bilang assalamualaikum, nah guys <tuh> terbang lagi, nah yang seperti ini tidak dibenarkan. Maka dari itu dipersyaratkan bahwa lebah itu jenisnya adalah yang memang sudah tinggal keluar masuk di sana dia sudah mulai melakukan aktivitasnya bekerja mengumpulkan madu di sana. Nah, karena kalau bukan tempatnya biasanya dia enggak mau menaruh madunya di sana. Nah, Muawiyah dari sini. Mana Muawiyah? Belakang. Ah, di belakang Irji. Ah, Muawiyah. Betul ya? Kalau bukan rumahnya dia naruh, mau naruh madunya. Bahkan mencuri madunya orang. Nah, itu dipotong tangannya nah. Nah, menjual sarang lebah untuk dimakan itu sarangnya itu ya bersama madunya juga enggak apa-apa. E, tadi sempat ditanyakan tentang hukum makan lebahnya ya atau sarangnya yang ditanyakan? Ya lebahnya yang di dalamnya sarang itu ada larva ada anaknya-anaknya. boleh kalau lebahnya itu ya. Lebahnya itu enggak boleh. Tapi kalau sarangnya itu boleh. Tapi kalau lebahnya sendiri ya itu dilarang oleh sebagian ulama untuk memakannya. Jadi harus dikeluarkan. Kenapa? Alasannya yang melarang memakan lebah itu karena lebah termasuk jenis hewan yang dilarang untuk dibunuh. Dilarang untuk dibunuh. Seperti semut juga. Ya, termasuk jenis hewan yang dilarang. Nah, Rasulullah SAW alaihi an wasallam angqatlin namla wan nahla. Nah, ya. Wal hudhud. -hud. Nah itu termasuk yang dilarang Sehingga yang dilarang untuk dibunuh Secara syari Maka tidak boleh dimakan Nah Nah Atau akan dipersyaratkan Untuk disuruh oh. Atau boleh sampai Kita ambil buah Dengan Si penjual ini naik Dengan Menjual satu-satu Akhirnya karena itu Si pembeli ini ambil buah yang bisa besar punru dia ukuran dia sudah besar buah-buah yang ukuran jangges yang enggak mau ambil. Nanti setelah turun harganya ditentukan. Sudah ditentukan bahwa per buah buah sembuh. Per buah 1000 yang sudah matang dan besar gitu. Enggak, enggak, enggak Oh, enggak boleh. Enggak, enggak boleh. boleh. Harus ada kejelasan, mau pakai per buah mau pakai per kilo. Kalau mau per buah kalau yang matang segini harganya. Nah, yang besarnya sekian, sekian harganya begitu. Paling enak itu pakai timbangan memang Pertimbangan Nah, amfabal Iya Iya panen terakhir maksudnya pada musim panen itu. Kemudian pemilik pembeli itu. Hmm. Jadi awalnya ada sangat sedikit aja dia Sudah selesai. Jadi sudah begitu pemilik ini bagus-bagus, sudah saya beli semua. Jadi selayaknya 1 hektar juta Dan seperti penjual, pokoknya pun sudah tahu bahwa dia produksi dia sudah cukupi dan tidak Buahnya e, sudah siap panen atau belum? <tuh> sudah siap panen, Sudah siap panen itu barang berikutnya diborong sudah. Jadi lihat si tidak nyahap lagi. Jadi si pembeli nih nanti mau melihat semuanya ya, jadi kahan alir. Tapi statusnya tanahnya tidak dibeli hanya tanaman saja. Tanamannya saja. Sebaiknya diturunkan hasil panennya. Pada kali itu hasil panennya diturunkan. Nah, jadi dijual e, pakai timbangan misalkan, ya, pertimbangan. Kemudian setelah itu terjadi transaksi bahwa artinya akan membeli kebun bersama buahnya kan begitu, sama pohonnya sekaligus. Setelah itu milik pembeli selanjutnya. Sebaiknya hasil panen pada waktu itu itu di, diturunkan, nah, kemudian dibeli setelah Karena kalau masih dibeli seperti itu Itu kan ada nilainya apalagi 1 hektar. Nah unsur spekulasinya sangat tinggi sekali Bisa untung bisa ruginya itu Ya kalau panennya bagus semua Kalau ada yang enggak kan masalah Sebaiknya diturunkan Walaupun tentunya ada sebagian yang membolehkan Masalah seperti itu Tapi sebaiknya untuk hati-hati uh, Dihindarkan Kemudian yang Terakhir pada hari ini Adalah Jual beli yang tadi ditanyakan Dengan persekot nah, Apa yang diistilahkan dalam bahasa syariatnya Al-Urbun Atau Al-Arabun Atau Al-Arbun Nah, Apa hukumnya secara syariat Jual beli Al-Arbun ini ada sebuah hadis yang menyebutkan tentang masalah ini ya. Dirawatkan oleh Alimam Malik rahimahullah, Bahawa Rasulullah melarang dari jual beli arbon Arbon itu maksudnya memberi persekot nah, Ya sudah saya beli mobilnya kamu ini Nanti saya kasih uang dulu nih 1 juta atau 500 ribu Berapa harganya? 40 ribu ya sudah nih eh, 40 juta nah, Saya kasih uang 500 ribu persekot apa hukum jual beli seperti ini? tadi saya sebutkan ada sebuah hadis yang diriwatkan oleh Imam Malik Rasulullah, namun sayang hadis ini lemah larangan tentang menjual beli jual beli dengan sistem persekot ini tadi, tetapi para ulama membahas jumhur ulama jumhur ulama menyatakan tidak boleh Jumhur ulama menyatakan tidak boleh jual beli dengan sistem persekot ini atau disilakan dengan arbun itu tadi. Tapi sebagian yang lainnya bahkan diriwayatkan oleh uh, dari sebagian sahabat Rasul, diantaranya Umar bin Khattab, Abdullah ibnu Umar dan beberapa tabi'in dari aima tabi'in ya. dan riwayat dari riwayat dari Imam Ahmad rahimahullah bahawa jual beli arbun Dibolehkan Nah dibolehkan Nah Yang menyatakan tidak boleh Alasannya ini ada unsur spekulasi nah, Si pembeli bisa untung bisa rugi Kalau tidak jadi rugi dia uang 500 ribu hilang Enak si si penjual Ini alasan mereka Tetapi bagi yang menyatakan boleh bahwa persekot yang diberikan itu tadi sebenarnya juga sangat terkait dengan penjual lah penjual karena adanya persekot ini dia gak bisa menjual kepada orang lain tertunda ada orang lain mau beli afwan sudah ada yang beri persekot lah kalau gak jadi tiba-tiba gak jadi, setelah ditunggu seminggu gak jadi, datang oh gak jadi beli ngembalikan lagi uang 500 ribu, sementara tadi sudah ada pembeli, sudah kadung di terlanjur ditolak nah, maka atas dasar itu, ini tidak termasuk unsur spekulasi si pembeli sudah melihat dia memperkirakan nah, bahwa dia ada kemungkinan beli ternyata karena ada satu kondisi, akhirnya dia gagalkan si penjual juga seperti itu menunggu si pembeli ini kalau tidak jadi minimalnya ada ganti rugi masa waktu dia menunggu itu tadi ini yang menyatakan e, boleh alasannya dengan seperti itu bahwa itu tidak termasuk unsur spekulasi untung rugi, Nah masing-masing ada ruginya masing-masing ada untungnya nah. ala kulihal permasalahan ini cukup panjang ya, dibahas tetapi sebelum saya lanjutkan pembahasan tentang Bel Arbun ini tentunya nasihat Ya, sekedar nasihat. Kalau ditanya mana yang rajih Ustaz? nampaknya yang lebih kuat tentang bolehnya. Nah, tentang bolehnya di mana itu pendapat Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar, Mujahid, nعم dan yang lainnya dari kalangan ulama. Tetapi sekedar nasihat sebaiknya kita menghindarkan dari jual beli seperti ini, terkhusus kalau kita posisinya sebagai penjual yang menghindar nah menghindar, ini saya beli Sudahlah lah usah, ini saya kasih uang dulu lima ribu, ini aja, bapak pulang dulu, kalau silahkan bapak kumpulkan uangnya, atau rundingan dulu dengan keluarga, nah, e, silahkan, kalau memang rezekinya bapak, ya sudah, bapak beli nih, kalau bukan rezekinya berarti Allah menghendaki kebaikan insyaallah nah, seperti itu, kita hindarin apa, jual beli seperti ini. Kemudian sebagian yang lainnya mempersyaratkan mempersyaratkan bahwa boleh jual beli paket persekot, tapi kalau gagal dikembalikan uangnya, bahkan sama saja ya, tidak dikembalikan akhirnya gimana? Nah, sehingga persyaratan ini sebagian ulama yang lainnya tidak dianggap mereka tetap mengatakan boleh dan itu tidak termasuk beulgaror karena masing-masing pihak menerima untung ruginya namun ada beberapa hal terkait dengan Bayul Arbun ini yang tidak berlaku walaupun atas pendapat yang membolehkannya jual beli dengan persekot ini ada beberapa kondisi dilarang sepakat baik pendapat ulama yang pertama maupun yang kedua apa itu? yang pertama adalah jenis barang-barang yang harus Uh, diserahkan salah satu uh, apa namanya? Uh, Anak ulangi, yang dipersyaratkan di situ adanya at tagabut, saling memberi. Nah, misalkan barang-barang yang terkait dengan masalah riba, barang-barang yang berlaku di sana hukum riba dan ini akan kita bahas insyaallah Misalnya Uh, apa namanya tukar menukar mata uang ya. tukar menukar mata uang uang rial Saudi dengan uang Indonesia boleh secara hukum tapi syaratnya harus tagabuh harus langsung mana uh, rial Saudinya ini ini rupiahnya atau sebaliknya mana rupiahnya antum mau beli Saudi ya, ini langsung adanya yadani bi, biyadim di tempat tidak boleh tertunda lah jual beli dengan persekut nggak mungkin nah, karena persekut itu nanti akan terhitung bagian dari pembayaran kan persekut itu bagian dari pembayaran nanti nah di sini ada unsur ketertundaan terkait dengan jenis barang yang masuk dalam ruang lingkup barang-barang ribawi ya nanti akan kita bahas apa itu barang-barang ribawi ya yaitu barang-barang yang di sana Dipersyaratkan nilainya harus sama Dan penyerahannya di waktu yang sama Di antaranya adalah Gandum ya. Emas Ini di antaranya Syair Mirip dengan gandum Ini beberapa asnaf ribawi Yang berlaku padanya hukum riba kecuali dengan syarat itu tadi Dan ini akan kita bahas pada babur riba Maka jual beli arbun ini tadi Bayul arbun atau persekot Tidak berlaku pada barang-barang seperti ini Anak punya uang e, Pengen beli dolaran Oh ini orang punya dolar berapa? Dia punya seribu dolar Mau saya beli nah, 10 e, 10.000 Seribu dolar harganya 9 juta Ya sudah Waduh ini gimana uangnya ada di rumah ya. Kalau enggak nanti dibeli orang lain Ya sudah ini pak Pak saya persekotin dulu 1 juta Nah Sebentar pak ya Saya pulang dulu Gak boleh Gak boleh Pulang dulu kamu Nah perkara nanti sampai ke sana ada yang beli Sudah keduluan ya sudah bukan rezeki nah. Atau janjian sama orangnya Tanpa harus ada seperti ini Gimana pak e, Saya mau pulang dulu ya Ya silahkan pulang nah. Pulang ambil uangnya sana nah. Kalau memang dia gak mau menjual kepada orang lain Hanya kepada kita Ya kebaikannya dia Kalau dia mau menjual kepada orang lain Terserah karena itu haknya Dia Baik, teman-teman. Ini yang pertama. Yang kedua, bai'ul arbun ini tidak berlaku, tidak boleh dipraktikkan pada bai'us salam. Apa itu bai'us salam, Ustaz? Sudah tadi saya jelaskan, yaitu orderan. Ya, orderan itu dipersyaratkan. Saya mau pesan misalkan, barakallahu fikum. Uh, misalkan ya. Eh uh, kue. Kue namanya apalah kue kue, kue apa roti kacang, roti kacang susu nah kue kacang susu nah sekaligus kalian apa promosi nah roti kacang susu itu nah ya. yang dijual sama Zubair itu nanti jangan lupa angkot promosinya ya. nah uh, pesan ini Mesin berapa? Mesin uh, seribu toples misalnya. per toples isinya uh, seratus misal. Iya seratus yeah, tiga belas seratus anggap. Nah seratus biji. Nah rasanya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jangan ada yang gosong, jangan ini, jangan itu, jangan itu. Manisnya sekian. Manisnya. Oh, sudah diatur semua sepakat. Ya yeah, ditulis di atas kertas gini, gini, gini, gini. Nah. <tuh> Ini namanya orderan Ada persyaratan Persyaratannya adalah Modal untuk membuat itu harus dibayar di depan ya. Modalnya berapa? Satu juta Jangan kita menyerahkan hanya lima ratus ribu Tidak boleh Hati-hati Yang order-order ya. nah. Harus dilengkapi Satu juta Itu minimalnya nah. Si uh, apa? pabriknya harus memenuhi kriteria dan sifat Yang disepakati Kalau tidak maka si pembeli punya hak Untuk mengembalikannya Nah Mesan pakaian misalkan Baju nah, Mesan berapa Seribu potong Persyaratannya Kainnya kain ini Warnanya ini harus sama Gak ada yang boleh beda Letak kantongnya di sebelah sini Lebar kantongnya sekian Jahitannya begini Kancingnya ini Kancingnya itu ini Ya, semua disepakati, ditulis ya satu persatu. Nah, ya berapa ongkosnya seribu pakaian? Nah, ya dihitung satu pakaian habisnya kain sama ininya semua ribu, Ya berarti 50 juta. Ya. Bayar 50 juta nih. 50 juta. Sudah dikerjakan. Ah ini, jenis yang seperti ini tidak berlaku persekot ya, ya, sudah saya bayar dulu 10 juta dulu ya. Enggak boleh lengkapnya tentang bai' salam ini nanti pada babnya insyaallah. Nah, ini tidak berlaku bai'ul arbun atau apa yang diselakan dengan persekot dalam bahasa kita. Yang ketiga, di mana tidak berlaku lagi bai'ul arbun ini, walaupun atas pendapat yang membolehkan lo ya. Kalau yang sudah tidak membolehkan sudah enggak masuk area ini sekarang. Yang membolehkan pun mensyaratkan ini bahwa barang yang akan dipersekoti itu sudah jelas dan pasti adalah milik si penjual, nah, milik si si penjual, mau pesan misalkan uh, kayak tadi kue kacang susu misalkan, ya. Zuber sebagai uh, salesnya misalkan ya, terus Abdullah Iman sebagai pemilik pabriknya, nah vai fi sebagai pembeli. Vai fi tahunya Zuber Nah. Ber nah, Anda mau pesan kue kacang nah, iya. Yeah. Uh, berapa mau pesan? 1000 toples. Nah, 1000 toples. Ya sudah. Apa ciri-cirinya ini minta? Ini ini ini sudah ada kesepakatan. Nah, ada kesepakatan. Ya sudah bayar uang muka. Nah, karena kesepakatan harus bayar uang muka. Uh, bayar apa namanya? Modal nah. Ternyata barang ini ya, bukan miliknya zuber-zuber masih mau pesan lagi sama orang, ya, masih mau pesan lagi, maka yang seperti ini tidak dibenarkan pula jual beli seperti itu. Atau kalau ini masuk tergabung dengan sell ya, contohnya lain aja yang tidak termasuk sell. Misalkan mau beli e, tip di toko, ya, tipnya belum dia miliki sama Zubair belum dimiliki tip itu. Harganya misalkan 500.000. Ya. Baik, misalnya Bim, saya mau Anda beli ini nih. Ya sudah. Anak persekotin dulu. Kebetulan memang Zubair penjual tip, tapi enggak punya jenis itu. Jenis yang diminta ini enggak enggak dipunyai. Ya sudah anak kasih persekot 50.000. Baru Zubair pergi ke pasar belikan itu. Ah, ini enggak boleh yang seperti ini. Ya. Tidak berlaku persekot yang seperti ini. Boleh terjadi apabila tip itu sudah dimiliki. Nah, jadi Zubair dengan terus terang menyatakan, Anda nggak punya tipnya? Sebentar dulu, Anda mau beli. Nah, gitu. jadi tiga gambaran ini tadi tidak berlaku hukum apa bolehnya jual beli dengan persekot bagi yang berpendapat tentang bolehnya. Alakulihat sekedar nasehat, sebaiknya kita menghindar dari sistem jual beli seperti ini karena antum tahu pendapat jumhur ulama menyatakan tidak boleh. Walaupun sebagian ulama menyatakan boleh dan nampaknya yang boleh itu lebih kuat ya, tetapi sebaiknya dihindari wallahu alam. Ya silakan Pak Ayu. Hmm. Kalau um ya apa? Iya, yeah. enggak apa-apa Ustadz sama pak sama saja nah. <laughs> Ada yang gabung Pak Ustaz nah. itulah saja bapak ya, <laughs> sebagian kalimat nggak ada dengar tadi, eh, ditahan. Enggak apa-apa. Nah, apa-apa. Iya. Itu taukil, nah, enggak apa-apa. Baru kena begini. Nah, mahdi terakhir. Mas. kira Nah, turun. yang penjualnya di Surabaya. Iya. Dia ya datang ke Surabaya. Ambil di Surabaya. Enggak <tuh> cukup nampaknya transfer. Kalau dalam barang-barang asnaf ribawi ya Harus Yad dan Biyadin Iya Mas. Insya Allah dibahas waktu riba aja Biar lebih Nah situ masuk pembahasan riba Insya Allah Baik Alhamdulillah kita sudah membahas sekian permasalahan Insyaallah kita masih dalam syarat keempat dari jual beli ini. Pada daurah yang akan datang bi kemungkinan menjelang Ramadan nanti. Jadi sekarang ini kita tanggal 27 ya. 28 Rajab, 28 Rajab. berarti kemungkinannya kemungkinannya insyaallah pada tanggal 28 Syakban. 20 Syaban itu, 28 Syaban itu mungkin tanggal 10, 11 September kemungkinannya. Nah, yakni beberapa hari menjelang Ramadan, 2 hari atau 3 hari sebelum Ramadan. Insyaallah Taala mudah-mudahan tidak ada halangan tapi yang jelas menunggu pengumuman dari panitia. Sampai di sini wasallallahu shallallahu wabarakatuh wa ala nabina Muhammad wa ala ali wa sahbihi wasallam. والحمد لله رب العالمين.